Allah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd majma' wal muslimat rahimakumullah masih melanjutkan penjelasan wasiat nabi yang kedua kepada sahabat Abu Darda untuk tidak meninggalkan sholat wajib secara sengaja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 itu mewakili sholat malam yang di malam hari sholat eh, apa namanya asar mewakili sholat di siang hari atau yang semacam dengan ini jadi ada kelompok yang termasuk kelompok teroris ya mereka mengerjakan sholat hanya sholat eh, subuh dengan sholat ya eh, asar adapun hadis nabi alaihi as assalam Man Barang siapa yang sholat dua yang dingin Yaitu asar dan subuh Maka dia masuk dalam syarga Bukan maksudnya hanya dua sholat ini Tapi sholat 5 waktu dia kerjakan Dan dua sholat ini punya kelebihan yang Lebih dari sholat yang lainnya Jadi maksud dari hadis Man Barang siapa yang sholat dua yang dingin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 mereka mengistilahkan ini masih fase Mekah, belum fase Madaniyah. Selama belum ada hijrah, kata mereka, selama belum ada negeri Islam, maka mereka tidak salat dan tidak melakukan yang lainnya. Maka jawabannya atau bantahannya. Kamu mengatakan seperti itu bahwa kamu tidak salat sampai ya, adanya hijrahat atau adanya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 diajari sholat lima waktu dan yang pertama kali sholat duhur dan nabi dan para sahabat melaksanakan sholat ya lima waktu ketika mereka di mekah waktu itu belum menjadi daulah islamian kemudian ada syubhad yang lainnya sebagian para pengikut kelompok ghafatar ketika mereka diinterogasi kenapa kamu gak sholat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 hanya healing hanya ingat sholat sudah cukup pernah kita inget saya waktu itu dalam satu perjalanan di salah satu pulau di luar jawa waktu itu dalam perjalanan satu bis ada sekelompok orang kita sholat mereka nggak sholat bukan karena nggak ikut sholat dengan kita atau kita ikut dengan dia bukan tinggal sholat sebagian teman ngatakan ini mereka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 Aqimis sholata inna sholata tanha anil fashya'i wal munkar wala zikrullahi akbar lanjutkan dari ayat dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. wala zikrullahi akbar dan eling kepada Allah ingat kepada Allah itulah yang lebih besar mereka fahami cukup ingat sholat ingat kepada Allah lebih mulia daripada kalau dia sholat ruku sujud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 itu yang dimaksud. Ingatnya Allah pada kalian ketika kalian mentaati Allah lebih besar ketimbang ketika kalian ingat pada Allah. Bukan artinya cukup hanya ingat Allah sudah dianggap sholat. Menada syubhat berikutnya. Syubhat ternata banyak ya kan. Ada yang mengatakan sholat itu kan tujuannya agar seorang tercegah dari perbuatan keji dar, mungkar. Saya sudah melaku, tidak melakukan kekejian Saya sudah tidak melakukan kemungkaran. Ngapain saya solat? Sudah sampai tujuan kok, ya kan? Ya, sudah sampai tujuan. Kira-kira apa jawabannya? Ya kan? Dengan katakan solat itu kan tujuannya agar seorang tersegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya sudah meninggalkan kekejian Saya sudah meninggalkan kemungkaran. Berarti saya sudah sampai tujuan. Ngapain saya solat sampai-sampai? Jawabannya.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 Dan bedanya antara dosa ada dengan iblis Kalau Adam itu Dosa didorong oleh ha-nafsu Yang dia itu merasa Keliru, salah Tapi kalau iblis Didorong oleh kesombongan Tidak merasa salah dia Loh, saya lebih mulia dari Adam kok Kok cipta ya Allah Adam Dari tanah, saya dari api Api lebih mulia dari tanah Kita katakan kata siapa Blis, bahwa apa namanya, Ente lebih apa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 lebih jahat daripada ya pezina. Kalau misalnya di tengah masyarakat ada koruptor, ada maling, ada perampok, kira-kira kayak apa masyarakat? Uh, jam ini jahat ini orang. Tapi pernahkah masyarakat menilai orang yang meninggalkan sholat ada kejam? Jarang sekali. Justru inilah yang berbahaya. Orang kalau dia masih bertauhid, masih mengerjakan salat walaupun dia berbuat maksiat, masih ada harapan. Tapi kalau sudah meninggalkan salat, walaupun dia enggak mencuri, enggak korupsi. Ya. Yeah. Salat itu tiang agama. Barakallahu fikum salat yang dikerjakan oleh seorang mukmin memiliki faedah yang sangat banyak. Faedah secara kesehatan, gerakan-gerakan salat itu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 Terlebih kalau seorang dia berangkat dari rumahnya ke masjid, misalnya, rumahnya 100 meter dari masjid, jalan kaki. Cukup jalan kaki, mendar-mandir. Ini sudah olahraga tersendiri. Saya mengingat Sheikh Ibn Ustamin. Rumah beliau dengan masjid itu setengah kilo atau 300 meter lebih ya gitu. Beliau kalau berangkat dari rumah ke masjid jalan kaki sudah. Pulang juga seperti itu. Sehingga walaupun beliau sudah 70 tahun beliau masih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 Atau dicambuk lagi ya terserah penguasa ya, Karena tersebut hadis ya Yang berkaitan dengan Fa'in syariba Arba'an faqtuluh Artinya kalau dia ngulangi lagi saya empat kali Bunuh dia Ini terserah kepada penguasa Kenapa? Kemadorotan dari khomar ini Bukan hanya Untuk pribadi Yang meminumnya Ya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 ya dianya babak belur orang lain selaka mobilnya apa, rusak akal sehat mana yang akan abah menerima padahal minuman minuman yang halal saking banyaknya kamu beli di mana mana ada kamu minum nggak perlu malu-malu tapi ya tadi memang setan itu selalu membuat indah kemaksiatan ya. orang yang minum kamar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 apa namanya melakukan kejahatan. Sebagian orang ketika ingin melakukan aksi kejahatannya itu dia minum kamar dulu, agar dia berani, ya, ya di bawah pengaruh kamar. Yang namanya kamar itu apa saja yang menghilangkan akal dari minuman. Silahkan orang memberi nama ini atau ini kalau hakikatnya.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 Ya satu ember memabukkan, ya sak sendoknya pun apa? Haram. Ya, apapun yang kalau bisa segelas memabukkan, maka sak sendok pun haram. Ya. Sesungguhnya diharamkannya khamer ini melalui tahapan. Karena apa? Waktu itu untuk bangsa Arab yang namanya khamer itu dan minuman harian.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 Yasalu naka 'anil khamri wal maisir. Qul fi hima ismun kabirun wa manafi'ud dinnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, arak, minuman keras dan judi. Qul katakan wahai Rasul. Pada keduanya ada dosa yang besar dan juga ada manfaat tapi dosanya lebih gede ketimbang manfaatnya berarti sudah ditanamkan dalam benak muslimin waktu itu bahwa khamar itu sesuatu yang madarat ya dan madaratnya dan ada manfaatnya tapi madaratnya lebih besar dari manfaatnya mungkin sebagian orang dia nelayan dia pelaut ya, kalau minum khamar jadi apa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 Fannaru awaladihi seluruh daging yang tumbuh dari hasil yang haram maka narakalah yang lebih pas untuk daging kayak itu kemudian setelah itu turun ayat yang jadi pertama penyebutan khomer itu ada manfaatnya dan ada madoratnya namun madoratnya lebih besar kemudian setelah itu turun ayat larangan minum khamar kalau sudah mendekati waktu salat. Sehingga dahulu mereka mencari-cari waktu yang sekiranya dia minum khamar selesai nanti ya ada waktu salat dia sudah siuman. Dia sudah sembuh dari mabuknya. Pada misalnya Isya itu kan lama sampai subuh. Pada subuh kan lama sampai zuhur. Dipersempit ruang geraknya disebersepit aktivitas minum khamarnya. Kemudian setelah ini sudah mantap ya mereka sudah mengecilkan ya aktivitas minum khamarnya turun ayat yang mengharamkan khamr secara total. Ya ayyuhalladzina amanu al khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amalis syaitan fastanibuh. Lihat ketika turun ayat ini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 Jadi kalau dia berubah sendiri, halal. Kalau Khomer dibiarkan berubah jadi suka, halal. Kemudian, ketika turun ayat tadi, para sahabat yang menyimpan Khomer, langsung mereka tuangkan Khomer tersebut di gang-gang kota Madinah. Sampai dikatakan Madinah banjir Khomer. Di sini ada faedah. Yang pertama, bahwa para sahabat mereka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 Ini hak asasi dia meminum pokamu oh, ya, nyambuk dia. Kita katakan. Ya, kamu kira hidup itu di dunia ini seenak kamu. Nyawa yang kamu miliki titipan dari Allah. Ya. Tubuh yang ya kamu hidup di nyawa kamu ada di tubuh kamu itu titipan dari Allah. Ya. Jangan kamu pergunakan seenak kamu. Karena terkadang orang alasannya ini kan apa? Hak asasi manusia terserah kamu minum khamar. Kalau kamu enggak minum, biar kamu. Tapi dia oh enggak bisa. Ya. Karena madharat dari khamar itu ingat bukan untuk dia saja. Tapi untuk masyarakat ya, yang lebih luas. Ya, lebih luas. Kemudian ketika seorang dihukum dengan hukuman cambuk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 Ilang tangannya kalau dia mencuri Merinding orang yang akan mencuri Dengan seperti ini Maka Kejahatan di tengah masyarakat Akan bisa diminimalisir Ingat minum homar itu Bukan tipiring Bukan tindak pidana ringan Bukan Kabair itu ya. Dari kejahatan homar Banyak sekali Kasus pembunuhan Kasus kesalahan lalu lintas Ya, bahkan pemerkosaan dari ini. Ya, makanya Hadis mengatakan, Fa'inna Miftahu Kuli Sharin Sesungguhnya khamar ini kunci segala kejelekan, biang segala kejelekan. Kemudian nasihat yang keempat, Rasulullah mengatakan, Wa ati wadi dika, Wa in amaroh ka anta khruja min dunyaka, Fakhru celahuma.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 Orang tua kamu gak merestui kamu jauh kerja di sana kerja di sini saja. Ya kalau sekedar jualan cilok Enggak usah ke Papua di sini, Insya Ya, orang tua walaupun kamu dah sedikit orang tua adem, enak dengan kamu ikuti orang tua. Walaupun mungkin kalau di Papua misalnya jualan cilok sehari dapat empat ribu, ribu, ribu di sini empat puluh ribu empat puluh ribu di Baroka. Karena apa al-waditein mentaati kedua orang tua.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 menjawab panggilan orang tua, batalkan saja salah sunnahnya. Jawab panggilan orang tua. Tapi kalau bisa dijamak, digabungkan, dipadukan, orang tua kita manggil kita, kita jang solat, kita takbir, Allah Akbar Sama Allah dimanamita. Orang tua dengar, oh, anak ya, saya sedang solat, sudah nggak panggil lagi, berarti ya, apa namanya, lanjut saja solatnya. Tapi kalau sudah kita dengarkan, teriak-teriak.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 Uh, sembako. Orang tuanya masuk ke toko ya. Tanpa ngomong apapun langsung ambil misalnya uh, gula sekilo, ngambil ya kopi sekilo kemudian dibawa pergi. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena anta wa maluka Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Tapi bukan berarti orang tua mengambil dari harta anak yang memadharati anak tidak. Orang misalnya punya toko, toko sembako, ya. ada gula, ada beras, ada macam-macam, ada sabun. Ya, kalau anak eh, orang tua misalnya hanya ngambil, ya, gula pasir sekilo kemudian eh, kopi misalnya seperempat kilo, itu kan tidak akan mengurangi, ya kan tidak akan memaduroti, tidak apa-apa dilakukan tanpa izin. Tapi kalau sudah sampai tingkatan, ya barang-barang di toko dikuras kemudian ya anak itu termadzarati karenanya ya enggak bisa lagi menjalankan usahanya karena diambil orang tuanya enggak boleh masuk pada hadis Setelah darara wa la boleh menimbulkan madarat pada orang lain ada kejadian yang ajibah sahabat Umar memerintahkan anaknya Abdullah untuk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 kita katakan ya kamu jangan mimpi kamu akan dituruti kalau kamu sudah seperti Umar ya kalau kamu sudah seperti Umar baru perintahmu akan dituruti itu kamu enggak seperti Umar ya motifnya karena kamu kebencian terhadap agama motifnya karena kamu ya misalnya masalah duniawiyah yang rendah itu enggak dianggap ya. intinya bahwa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 tidak lain dan tidak bukan kita sedang menjalankan perintah Allah Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri Minkum Tidak pernah kita mencari muka di hadapan mereka Di saat kita memerintahkan masyarakat untuk taati penguasa Tidak ada motif dorongan kita untuk melakukan itu Kecuali karena ini perintah dari agama Munanda syuhat berikutnya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 menjalankan tugas daripadamu jalan tugas mundun, harus ngurus ngurus dik ngurus ini harus, akhirnya tugasnya tabengle ini ya kan banyak pikiran akhirnya tugas enggak selesai justru dengan kita mengajak masyarakat untuk mentaati penguasa dalam perkara ma'ruf justru menguntungkan masyarakat karena mereka itu fokus dalam melayani masyarakat tidak terganggu dengan banyaknya ya ontaran-ontaran di perjalanan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 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isma wa ati wa indorobadoh rok wa akhdamar. Taati dengarkan penguasa meskipun dia mencambuk, memukul punggungmu dan merampas hartamu. Kira-kira penguasa yang agni ini, penguasa yang adil atau dolim? Dolim apa? Yg ketika penguasa itu dolim, berontak saja, Gulingkan saja, tidak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 Menunggu ketika huru hara sudah ya melanda di mana-mana baru kita gembar-gembar kapan tuan? Ya. Ini diantara syubhat mereka-mereka yang ya terkadang menghadang orang yang memerintahkan untuk mentaati penguasa dalam perkara yang makruh. Ya. Yang pernah mengalami kekuasaan yang dolim bukan hanya kita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 enggak banyak menangani ribut-ribut, mereka akan fokus terhadap tugasnya rakyatlah yang akan teruntungkan ketika pemerintah bang, fokus dengan tugasnya. Ya. Intinya syubat-syubat tadi memang ya, dilontarkan oleh Hizbiyun. Yang mereka selalunya ya, menurut tinjauan mereka, menurut perasaan kami, menurut ini semuanya dihadapan dalil tertolak.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 Dianggap berdosa orang ketika dia menyanyikan ya, anak dan istrinya Rasulullah mengatakan kafah bil mari istman ayudaya majakut cukup seorang dianggap dosa kalau dia menyanyikan orang yang menjadi tanggungannya ya. cukup dikatakan berdosa kalau seorang menyanyikan orang yang menjadi tanggungannya.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 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah pimpinan orang yang bertawakal. Itupun beliau mempersiapkan jatah nafkah istrinya untuk setahun. Karena ada syubhat dari orang-orang sufi bahwa kalau kamu punya harta, kok kamu masih simpan sampai besok? Berarti kamu nggak tawakal. Ada syubhat seperti itu. Terus gimana? Ya berarti kalau sekarang ada ya langsung kita infakan.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 Memberi nafkah, kau kemudian ditahan. Ini barulah dosa. Kemudian Nasihat yang kedelapan walat arfa asoka alehim. Janganlah engkau mengangkat tongkatmu untuk memukul keluargamu, memukul mereka. Di sini ada larangan dari memukul yang keluarga tanpa hak. Bagaimanapun juga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 Itupun pukulan tidak boleh mencederai. Pukulan tidak boleh pada wajah. Ada kisah yang menarik disebutkan oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainul. Ini menimpa salah seorang tokoh, Hizbut Tahrir. Istrinya itu ngeluh, mengadu kepada Sheikh, Sheikh, suami saya, itu memukul wajah saya dengan gelas, dengan sangkir.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 Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang baik terhadap keluarga saya. Enggak ada ceritanya ya seorang istri ya mendapatkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya. Kalau dia ya menjalankan bimbingan Nabi ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang apa? yang baik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang baik bahasanya. Ketika misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Istrinya ada satu yang butuh untuk dibantu, Rasulullah bantu. Betapa bahagianya seorang istri misalnya ketika dia sedang mencuci kok dibantu oleh suaminya. Betapa ya bangganya, sejuknya seorang istri misalnya ketika dia sibuk sedang apa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 dia sering dikekaplok oleh pamannya Dia seorang tentara pamannya ini. Sering dia apa? Dia oh, sering dianiaya. Dia waktu dia ke masih kecil sudah megang pistol. Saddam Hussein itu sudah umur belasan tahun sudah bunuh orang. Ketika dia kuliah temannya dibunuh juga. Ketika dia berkuasa lawan politiknya dibunuhin. Kenapa? Ketika kecilnya dia hidup dengan pamannya yang keras ya bahasanya selalunya apa? Tendang ya, pukul ya, popor senjata, akhirnya mempengaruhi terhadap kejiwaan apa? anak, Saddam Hussein tumbuh dewasa, ya, ceritanya seperti itu, ya dia dengan temannya dia take-ambunuh dengan lawan politiknya dia namanya menghabisi nyawanya, terbiasa karena take-ambunuhnya hidup keras seperti, itu. jangan sampai anak-anak ya, kita tumbuh dalam keadaan punya watak yang tidak baik, ya.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 dengan alasan yang penting tidak melanggar aturan syariat itu tidak mengapa. Apakah tidak bernampak negatif bagi anak yang menjadikan si anak berkeyakinan semua keinginannya harus selalu dituruti. <tuh> eh, orang tua lebih faham tentang anaknya. Ada kondisi yang anak itu kalau tidak dituruti misalnya akan timbul matarat lebih besar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 sesuatu dari permainan sehingga dia lupa dia jajan atau dibelikan jajan yang itu marem sehingga enggak akan apa? jajan lagi ya kan udah marem sih getuk misalnya ya kan dibelikan dua bungkus ah kalau kamu makan Nak getuk ini dua bungkus Abi ah, akan kasih 2000 ya udah makan dua bungkus ya sudah enggak minta jajan lagi ya kan ya. kalau belinya sesuatu yang kecil tapi apa? Mahal minta coklat beli sepuluh ribu cuma ya, sebentar nanti minta es krim nah, sehari berapa puluh ribu ya. ini saya belikan getuk ya kan dua bungkus Nina mau makan kalau habis insya Allah kita kasih hadiah dua ribu sudah sehari cuma instannya cuma minta sepuluh ribu atau lima ribu cukup syallallahu ya nah kan gitu ya kan.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 di sub awal tidur kemudian adan isya di sampai ikomat sampai sholat dia masih tidur ya dia nemen dan jamaahnya juga dat nemen tidur nggak dibangunin padahal dia sudah ya dewasa misalnya aslinya mengeruh tidur setelah maghrib dan isya tapi kalau kondisi tertentu ngantuk banget ya sudah tapi ingat kalaupun demikian dia misalnya menyuruh orang untuk membangunkan atau ada alat untuk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 saling memaklumi kalau diambil tidak akan ada tuntutan saling memaklumi insyaallah tidak mengapa sekedar korek ya sekedar satu yang ringan tapi atas dasar sudah saling memaklumi tapi kalau misalnya istri nggak memaklumi ya kamu nggak boleh ambil karena harta istri harta istri ya. malah sebaliknya kalau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 nafkah yang cukup. Boleh enggak ya Rasulullah kalau saya mengambil duitnya, ngambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Rasulullah mengatakan khudhi ma yakfiki wa bil ma'ruf. Ambillah sesuatu yang mencukupi kamu dan anak-anakmu tapi secara wajar. Jangan oh aji mumpung ngambil sebanyak-banyaknya. Ya tidak, sebatas suami kamu memberi nafkah kepada kamu seperti itu sudah Mani Rasul mengatakan bil ma'ruf secara wajar ya. Boleh. Tapi kalau ya, istri kamu, kamu ngambil harta istrinya, istri kamu, harus izin. Karena istri tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada kamu, de kamu berkewajiban memberi nafkah kepada istri kamu. Ngine yang saya ketahui, wa nafa as kekurangan dan khilafan wallahu taala a'lamu. Subhanakallahumma bihamdika Syaitu Allah ilaha ila anta Astaghfiruka wa atub ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh